Assalamualaikum Saudarluun, berita malam edisi hari ini Kamis 25 April 2019 dibacakan Ardian Shah. Hari ini satu TPS di Gayulun gelar pemungutan suara ulang. Six Bad Nikah di Tamiang, diikuti 150 pasutri korban konflik. Kimenak Aceh terima hibah tanah dari Pemkab Gayulun. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim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 Gerlun, satu tempat pemungutan suara di Kabupaten Gayolues, melakukan pemungutan suara ulang pemilu 2019 tepatnya di TPS 001 Kampung Cinta Kasih Maju, Kecamatan Belang Pegayon, Kamis Pagi. PSU diikuti 169 pemilih ini dilaksanakan sesuai keputusan KIP Kabupaten Gayolues. Pemilihan ulang berlangsung untuk semua tingkatan mulai dari Pilpres, DPD, dan pemilihan legislatif. Ketua Akib Gayulus Said Abdullah mengatakan PSU terpaksa dilakukan karena adanya miskomunikasi antara petugas PPS dan KPPS yang memberikan surat suara kepada pemilih DPTB yang menggunakan form A5. Pemilih tersebut seharusnya hanya diberikan satu surat suara saja untuk pemilihan presiden. Tetapi KPPS tidak mengetahuinya sehingga memberikan 5 surat suara. Dalun sebanyak 85 pasangan suami istri mengikuti isbat nikah yang dilaksanakan di kantor camat Bandar Pusaka, Kamis Pagi. Para peserta merupakan pasutri yang menikah di bawah tangan di masa konflik dan warga miskin. Isbat nikah merupakan program Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan Kemenak, Makamah Syariah dan Dinas Disduk Capil Aceh Tamiang. Tahun ini 150 pasutri yang belum terdaftar di buku nikah karena menikah tanpa melalui prosedur resmi. Kadis Sariad Islam Aceh MK Elidar mengatakan dari 150 pasutri yang menikah dan tidak terdaftar di KUA, hari ini baru 85 pasutri yang isbat nikah. Sisanya 65 pasang akan diisbat besok. Isbat nikah merupakan pengesahan secara hukum terhadap ikrar nikah yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini diperuntukkan bagi korban konflik dan warga miskin, dilaksanakan secara terpadu tanpa mengutip biaya. Darlun Kemenak Aceh menerima hibah tanah seluas 7.063 meter dari pemerintah Kabupaten Gayulus. Tanah ini diperuntukkan untuk kantor Kemenak Gayulus dan pembangunan 3 kantor urusan agama di Kabupaten tersebut. Penyerahan sertifikat tanah hibah tersebut dilakukan Bupati Gayulus H. Muhammad Ambru, yang diterima kakak Kemenak Aceh, Dr. Nandes M. Daud Pake, di Pendopo Bupati setempat kamis pagi. Penyerahan itu bersamaan dengan pelantikan pengurus badan wakaf Indonesia perwakilan Gayu Luwes. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Ambru mengapresiasi senegitas Kemenak Aceh dalam membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Kepada pengurus BWI yang baru dilantik, ia berharap dapat bekerja maksimal. Sementara kakak Nwil Kemenak Aceh, M. Daud Pake berterima kasih kepada Pemkap Gayu Luwes yang telah memberikan perhatian besar terhadap instansi Kemenak dengan mengibahkan tanah untuk kebutuhan mendirikan sarana prasarana kantor Anda sedang mendengarkan berita utama serrang Sudarlun panitia pemilihan Kecamatan Langsa Timur Kaisre menyerahkan form rekapitulasi dan Kertas Surat suara Tingkat Kecamatan Langsa Timur kepada komisi Independen Kota Langsa. Form tersebut diterima Komisioner KIP Kota Langsa, Marzuki. Komisioner KIP Kota Langsa Divisi Hukum, Marzuki, mengatakan form rekapitulasi dan kertas surat suara tingkat Kecamatan Langsa Timur yang diserahkan PPK ini adalah yang pertama. Proses penyerahan form rekapitulasi dari PPK Langsa Timur ke KIP disaksikan pihak Panwas Li Kota Langsa beserta Panwas Cam Langsa Timur. Selanjutnya, KIP masih menunggu penyerahan form rekapitulasi dan kertas suara pemilu 2019 untuk empat kecamatan lain. Sudarlun Pegelaran Seni dan Budaya meriahkan hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Aceh Singkil. Kebudayaan ditonjolkan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan penduduk heterogen di kabupaten itu setelah hirup piku Pesta Demokrasi 17 April lalu. Pergelaran seni dan budaya serta pameran pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Aceh Singkil di lapangan Meriam Sipoli ini dibuka Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid. Pembukaan ditandai dengan pemukulan canang kayu serta rapai, kemudian disusul pelepasan lampion. Pentas seni dan budaya diharapkan dapat menginspirasi semua pihak dalam memaknai sejarah kehidupan. Dul Musrit mengajak seluruh masyarakat menjadikan hut ke-20 daerah itu sebagai momen kebangkitan. Hal tersebut sesuai tema ulang tahun yaitu memperkuat persatuan dengan keberagaman budaya. Darlun dari total 452 calon jamaah haji di Kabupaten Pidi tahun ini, 400 CJH telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahap 1. Sisanya 52 CJH lagi masih belum melunasi BPIH. Kepala Kan Kemenak Pidi, Fadli S.A.G. meminta ke 52 CJH yang belum melunasi BPIH agar segera melunasinya. Sementara paspor untuk 450 CJH Pidi telah selesai dibuat. Fadli menyebutkan Kemenak Pidi juga telah mengusulkan 102 lebih CJH lanjut usia dan CJH pendamping dimasukkan dalam sistem untuk bisa mendapatkan nomor antrian agar bisa disetujui berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebab CJH lansia maupun CJH pendamping tidak disediakan kuota khusus. CJH lansia dan CJH pendamping disetujui sesuai nomor antrian. Menurutnya untuk jamaah cadangan lansia tidak berpeluang berangkat pada tahun ini sehingga bagi mereka tidak dibuatkan paspor. Darius Rum Sumatra yang permay sekian berita malam.